Halo guys welcome to channelnya Ininaki dan kali ini gue bakalan nge-share Hex Domino tema Remar Martin kalau kalian butuh linknya, linknya ada di kolom komentar udah gue pin paling atas nanti ada dua link disitu kalian pilih aja salah satunya dan passwordnya ada di video ini jadi jangan kalian skip kalau pengen cari tau h passwordnya apa sebelum lanjut ke videonya disini gue pengen saranin kalian yang baru bergabung di channelnya Ninaki, silahkan klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga, like video ini dan share ke temen-temen kalian, karena disini bakalan ngebahas seputaran APK, Hexdomino dan yang lainnya, dan jangan lupa ikutin giveaway juga, udah gue taruh link videonya di kolom komentar, g i v e a w n y a akan berakhir dalam dua hari lagi, setelah video ini di upload, oke、okay、guys disini gue bakalan nge-review APK ini, apa-apa aja yang gue ubah di dalamnya, kalau kalian kalian pengen nonton nih silahkan nonton tapi kalau kalian pengen cari passwordnya silahkan cari passwordnya aja、um, di tutorial cara extra tenang aja passwordnya cukup jelas jadi nggak terlalu merepotkan kalian untuk cari-cari password lagi oke dari tadi yang kalian p e l a t i i n ini ini adalah tampilan lobbynya langsung aja kita review bagian slotnya di sini kita buka bagian slot langsung aja yang pertama kita review dofu d o c e i atau dfdc untuk tampilan slotnya kayak gini oke、okay. nah framenya itu warna hitam Ini kita pindahin dulu ya nah, framenya itu warna hitam Terus dengan kiri kanan itu udah tentu Remar Martin Jadi gue bikin kayak gini supaya mata kalian gak terlalu sakit cuy ya、uh, Langsung aja setelah itu kita review Vavava Oke、okay, langsung aja kita udah masuk di room kakek merah Dan disini kakek merahnya udah ditemenin sama Remar Martin kiri kanan Dan framenya ini sebetulnya udah gue hilangin di dalamnya Ini udah gue ganti hitam jadi aman untuk mata setelah itu kita review room panda panda itu kayak gini nah panda itu frame nya full gue hilangin kenapa? karena memang dia tuh n gak g bisa dihilangin setengah-setengah kayak room-room lainnya nah makanya gue bikin kayak gini tapi ini masih enak dipandang dan masih、uh, standar lah gitu dipandangnya terus ini dragon, ini five dragon dengan warna k r e m itu lebih dominan warnanya t u h n g g a k bikin sakit mata kayak kemarin kayak di versi domino kayes tema kayes itu jujur aja itu bikin sakit mata tapi entah kenapa banyak yang minta warna itu makanya gue buatin kemarin cuman ini udah gue ganti jadi warna krim aja ini slot for playroom kalian harus VIP dulu baru bisa masuk sini disini tuh tombol spinnya udah gue ganti jadi warna putih kelihatan lebih estetik dibandingkan、uh, dengan tombol aslinya s e b e n a r n y a dan disini kolom chatnya itu nggak gue hilangin jadi transparan jadi kalian bebas untuk chat tanpa terganggu pandangan yang kayak rada-rada buram gitu misalnya、uh, kita bikin transparan oke,、okay? nah ini kan disininya doang ya transparan gitu tapi kalau kalian ketiknya itu nggak transparan memang nah kita lanjut ke RoomRJ atau r e j u k i Nomplok c Rejeki nomplok ini udah tenang, gak ada bug lagi sama sekali Cuman disini kekurangannya, backgroundnya itu gak bisa transparan c u Yang y hijau ini, yang hijau di tengah-tengah ini, ini gak bisa ditransparanin Kalau misalnya kita transparanin, ya kelihatan lingkaran besar gitu ya、uh, Di belakangnya, makanya gak bisa ditransparanin Oke disini kita keluar dari room RJ Langsung aja kita review yang lainnya Semisal disini kita review room bandar QQ A few moments later oke langsung aja guys kita udah in BandarQQ nah disini tampilannya lumayan hancur sih s e b e n a r n y a ini gak sempet gue edit serapi mungkin tapi udah bisa kalian pakai untuk menandai merah birunya aja mungkin kedepannya itu bakalan gue bikin lebih baik lagi cuman ini karena waktunya udah kepepet sorry banget cuy ya sorry banget makanya ini kerjaannya kayak ngasal gitu cuy maaf banget cuman untuk biar mempermudah kalian nandain merah biru hijau nya aja jadi gue tambah frame frame gitu oke selesai dari bandar QQ kita lanjut nge-review yang lainnya ini cuman karena chip g u e kebanyakan cuy ya jadi g u e tuh nggak bisa nge-review kamar-kamar biasa, kamar bed atau santai dan yang lainnya cuy jadi disini g u e skip aja kalian bisa lihat sendiri nanti hasilnya、um, disini ya, langsung aja speedernya ini aman n g g a k ada iklan udah tentu kalian kalau keluar masuk itu udah n g g a k ada lagi iklan bersih sama sekali n g g a k ada iklan n g g a k ada minta update juga ini udah berbulan-bulan udah gua terapin Oke dengan speed 29 langsung aja kita coba di bagian slot terus Dragon Nah, di sini kita coba x8 speedernya berfungsi atau enggak. Ini langsung aja kita spin, spin manual aja selama beberapa kali. Dan di sini kelihatan ya, saat-saat kita spin, spin goblok kayak gini, dia tuh kelihatan agak lebih cepat. Nah, ini gua matiin x8 speedernya, kan kelihatan lambat gitu. Nah, makanya berfungsi ya dengan normal, dengan baik. ini X8 speedon nya gue pake yang P1H1 itu lebih udah support banget di HP gue terus gue juga sediain yang P1H4 bedanya apa nanti gue jelasin di tutorial cara ekstrak nah disini langsung aja kita masuk ke tutorial cara install nya cara ekstrak nya disitu gue gabungin sekaligus oke langsung aja kita skip nah disini yang harus kalian lakukan adalah menghapus domino rp karena kita pake ini domino rp jadi kalian harus hapus domino rp jika ada dan ada beberapa aplikasi selanjutnya yang bakal juga kalian wajib hapus nah yang pertama kenapa kalian harus hapus aplikasinya itu karena installnya n gak g boleh ditimpa kalau kalian timpa biasanya x8 speedernya itu n gak g bakalan muncul n gak g bakalan keluar di、uh, domino kalian Oke?、Okay? nah disini langsung aja kita uninstall domino rp yang pertama kita uninstall aja, uninstall berarti hapus ya Nah, ini udah di uninstall terus selanjutnya aplikasi yang harus kalian uninstall adalah aplikasi facebook seluler yang warna biru ini kenapa dia install? karena supaya bisa kalian login facebook nantinya nah kalau udah kan l i a install dua aplikasi itu yang kalian punya disini udah beres nah kalau misalnya domino n itu biarin aja di hp kalian atau x8 speeder itu juga biarin aja di hp kalian selanjutnya disini kalian wajib download satu aplikasi tambahan buat buat kalian yang pemula gitu wajib download aplikasi ini untuk melakukan proses ekstraksi berkas yang kalian download di link yang ada di kolom komentar nama aplikasinya Zarchiver gunanya udah tentu untuk mengekstrak berkas zip yang kalian download di komentar ok e install aja aplikasi ini download aja di playstore aman terkendali enjoy juga dan kalau misalnya udah di install di hp kalian, langsung aja kalian buka aplikasinya nah disini kita rotasi layar dulu biar kelihatan lebih jelas nah kalau udah disini, ya tugas kalian adalah mencari file yang telah kalian download ini ceritanya misalnya kalian udah download filenya kalian cari aja filenya di folder download biasanya atau enggak di folder unduhan kalau a p i p oppo gitu nah disini cari aja folder download gini atau folder unduhan, kalian buka aja, pasti ada filenya di dalam folder ini kalian cari-cari aja disitu nah kalau g u e g u e itu adanya di folder khusus bikin video ini nah ini ada folder Hexdomino、uh, ini folder g u e bikin sendiri, terus g u e taruh file-filenya di dalam ini oke、okay, ini dia filenya, tapi ini kita hapus dulu oke、okay, udah terhapus nah disini tuh ada dua berkas, nah masing-masing kedua file ini memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk hp disini yang pertama ada domino rp temar tema e m a r martin V172 X8 speedernya itu patch P1H1 nah ada satu lagi yang P1H4 nah kedua file ini bedanya apa? ini kayak gue bilang tadi beda support ke HP-HP aja misalnya P1H1 itu lebih support ke HP menengah keatas sedangkan P1H4 itu lebih support ke HP menengah kebawah khususnya Oppo atau Vivo Nah kalau gue itu lebih supportnya P1H1 aja cuy Nah kalau P1H4 itu kayak ada error-errornya Cuman support juga Nah disini kita ekstrak dulu file ini Cara ekstraknya gampang banget Klik aja sekali di filenya, jangan dipendam Gue ulangi Kalian klik aja sekali di filenya, jangan dipendam Terus kalian pilih ekstrak here Atau ekstrak disini bahasa Indonesia nya Terus pasti nanti dimintain password kayak gini passwordnya adalah 5 Agustus 2021 tulis aja huruf kecil semua jangan ada spasi sama sekali pastiin penulisannya kayak gini 5 Agustus 2021 kalau udah pastiin bener kayak gini tulisnya kalian klik next aja nah terus pastiin penulisannya bener ya 5 Agustus 2021 huruf kecil semua tanpa ada spasi lalu kalian klik ok aja tunggu aja proses ekstrak berlangsung, n gak g lama nanti bakalan muncul folder kayak gini, kalian buka aja, baru ada file apk didalamnya klik sekali aja untuk di install, pilih install atau pasang install aja sesuai dengan hp masing-masing, izinkan apa yang dia minta, tanpa terkecuali nah disini kalau udah install kayak gini, langsung aja kalian buka nanti dia akan meminta izin untuk mengakses berkas kalian, langsung aja kalian izinkan nah disini kalau gua udah bisa login facebook karena tadi udah gua hapus aplikasi facebook, jadinya bisa login facebook dengan mudah nah langsung aja, kalau disini 90% nya agak lama, kalian tungguin aja, sementara aja itu oke guys kita udah ingamenya, disini langsung aja kita klik batal dulu nah terus disini lupa gue bilang tadi cuman udah gue tulis ya di awal-awal di tutorial cara uninstall aplikasinya nah gue suruh k l a i m chip dulu sebelum kalian uninstall aplikasi tujuannya apa supaya chip kalian gak hilang ya di inbox disini kalian k l a i m dulu lah sebelum kalian uninstall aplikasinya karena misalnya kalian gak k l a i m langsung kalian uninstall aplikasinya gitu aja itu bakalan hilang chip di inbox disini makanya gue suruh k l a i m dulu biar aman tapi semisal hilang biasanya bisa direfresh ya tapi dalam kurun waktu 24 jam aja kalau misalnya lebih dari 24 jam itu n gak g bisa lagi oke ini X8 speedernya udah beres berfungsi dengan normal oke guys mungkin segini aja videonya jangan lupa klik tombol subscribe, like nya juga dan share ke t e m a n t e m a n kalian gua naki, terima kasih udah nonton dan terus ikuti channel gua karena bakalan gua share seputaran aplikasi-aplikasi Hexdomino yang gak bikin kalian bosen oke, thank you udah nonton